Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama iksan, inilah reportase radio Kuningan. Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 dari jam 8.30 sampai dengan selesai yang bertempat di Polres Kuningan telah dilaksanakan pendistribusian beras secara serentak yang bersumber dari Slogma Mabes Polri kerjasama antara TNI Polri. Berikut ini kutipan Kapolres Kuningan Jawa Barat Bapak AKBP Lukman Syafri dan Dal Malik SIK. Regenerasi. Rutin yang kita laksanakan seperti kemarin-kemarin. Silakan kalau ada target dari perwakilan para bangsa, koronisikan dengan bagian Kepimpasan untuk distribusi kemana yang bisa jalurkan. Demikian reportase radio Kukuningan terus berjuang mencari keriduan Allah Subhanahuwataala karena hakikatnya kita manusia yang sama mencari keriduan Allah Subhanahuwataala. Ihsan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.